مستعين على عبودي الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الله مصلي مصلي وبارك وحكم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه حجيه وفضله أطوعنا إلى يوم الدين. Ammar. yang saya hormati segenap pengurus atau ta'mir ta masjid Nurul Hidayah kelapa lima kota Kupang dan juga yang saya hormati semua saudara-saudara saya, kaum muslimin dan muslimat bapak-bapak dan ibu-ibu Jamaah Masjid Nurul Hidayah Semoga Allah Swt Memberkahi, merahmati dan menjaga kita semua yang hadir di sini. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan limpah nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Swt kita bisa hadir di majlis ilmu ini untuk membicarakan firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, dan juga perkataan para ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya keikhlasan niat dalam hadir di majelis ini sehingga datangnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh bagi kita semua dan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada kehidupan akhirat. Amin. Amin ya rabbal Al alamin. Salawat bersama salam mudah-mudahan senang biasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Iman dan panutan kita, suri teladat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senang biasa Memikuti ajaran beliau dan memikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membicarakan sebuah tema yaitu perjuangan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui tema ini saya ingin memberikan motivasi dan nasihat kepada diri saya sendiri dan juga kepada diri-diri yang lain yaitu Diri-diri yang terkadang didatangi oleh perasaan atau sifat malas Yang terkadang dihinggapi perasaan Ingin santai terus Ingin nyaman terus Ingin enak terus Diri yang ketika Diuji dengan musibah Dengan gangguan halangan rintangan Cepat putus asa Diri yang ketika menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menempuh syariat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ditimpa Derita musibah Langsung putus asa Langsung patah semangat Langsung banting setir Diri Yang menghendaki supaya jalan hidup itu terus mulus Ketika kecil Inginnya senantiasa dimanja-manja Ketika muda inginnya foya-foya Ketika tua inginnya kaya raya dan ketika mati, masuk surga Kepada diri yang semacam ini Maka kita ingin membawakan beberapa ucapan-ucapan yang mulia Dari firman Allah, dari sabda Rasulullah Dan dari perkataan para ulama Yang pertama, ucapan yang pertama adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Am Hasibatul, betul Am tadhulul jannah Walamma yahtikum Mathalul ladina khalau min oblikum Masadhumul ba'sa'u Wadbarra'u Wadzul zilu Hatta yakula rasul Walladina amanu ma'alu Mata nasrullah Ala binna nasrallahi qarih Apakah kalian mengira akan masuk surga Padahal belum datang kepada kalian Musibah seperti yang telah datang kepada kaum-kaum sebelum kalian Sungguh mereka, umat-umat sebelum kalian Benar-benar ditimpa derita dan marah bahaya Dan ditimpa kegoncangan Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan rasul tersebut mengatakan, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiba? Ini ucapan ini Bapak dan Ibu terucap karena rindunya mereka dengan pertolongan. Rindunya mereka dengan kemenangan karena sudah sekian lama mereka diuji dengan musibah, diuji dengan marah bahaya diuji dengan goncangan berbagai macam buah goncangan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita kepada kaum kaum sebelum kita am hasib betum antat kalian menira akan masuk surga dengan mudah padahal kalian belum diuji dengan ujian seperti umat umat terdahulu. Ini ayat yang pertama. Ucapan yang kedua juga dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di awal surat Al Ankabut. Ahasiban nasu A ya yutruhu ay yaqulu amanna wa la yuftanu walaqad fatanna alladina min qablihim falaya'lamannallahu alladina sadaqu wa la ya'lamannal Apakah manusia mengira mereka mengucapkan kami beriman kemudian dibiarkan oleh Allah begitu saja Apakah manusia mengira mereka mengucapkan kami beriman terus dibiarkan oleh Allah begitu saja tidak diuji sungguh kami telah menguji umat sebelum mereka sehingga kami benar-benar mengetahui benar-benar melihat siapa yang benar pengakuan imannya dan siapa yang hanya sekedar mengaku-ngaku kemudian ucapan yang ketiga adalah dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Huffatil jannatubil makarim wahuffatil nar bis syahawad surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan jalan menuju surga itu memang dipenuhi dengan onak dan duri, dipenuhi dengan sesuatu yang berat musibah, gangguan, cacaan, celaan sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu manusia itulah jalan surga Sebaliknya, wahfatin narbil spishahwat, jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan semua yang dicontohi oleh nafsu manusia, semua yang dicontohi oleh jiwa manusia. Jadi memang seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Allah menguji kita yang mengaku mengharapkan surga, Allah menguji dengan Ujian-ujian untuk menuju ke surga tersebut Kemudian ucapan berikutnya adalah Dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Ta'ala Salah seorang murid Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau berkata Beliau ditanya Ya Imam Matarraha Wahai Imam Ahmad Kapan kita ini ber, beristirahat? Kapan kita beristirahat, wahai imam? Umat Islam ini banyak sekali aktivitas-aktivitasnya. Kita subuh subuh enak-enaknya tidur, ngantuk-ngantuknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala agan subuh harus bangun melawan rasa ngantuk kita, merawat melawan kenikmatan tidur. Kemudian setelah itu kita beraktivitas di tengah-tengah aktivitas harus menghentikan aktivitas kita dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat duhur. Setelah itu mungkin kita istirahat siang atau sebagian kita masih melanjutkan kesibukan dunia kita di tengah-tengah aktivitas kita atau di tengah istirahat kita kita dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adzan asar, kemudian adzan maghrib, kemudian adzan isya. Sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harus berlapar-lapar. Harus ha, harus menahan dahaga, harus menahan syahwat-syahwat kecintaan-kecintaan. Nafsu-nafsu dunia dikekang. Nah, makanya orang tadi berkata kepada Imam Ahmad bertanya, Wahai Imam, kapan kita yang istirahat? Umat Islam ini kapan istirahat? Hari demi hari terus ada tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabmu Ahmad rahimahullah taala? Inda awwal qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau menginjakkan kakimu di surga Itulah istirahat Sebelum engkau menginjakkan kakimu di surga Tidak ada kata istirahat Memang perjuangan hidup itu Perkataan yang berikutnya Senada dengan perkataan Al-Imam Ahmad yaitu perkataan Al-Imam Al-Zahabi al taala, Al-Zahabi al atau Al-Zahabi Al-Zahabi Al-Zahabi tidak ada kata istirahat Bagi seorang mukmin Kecuali jika sudah bertemu Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah istirahat yang sebenarnya Ketika dia sudah masuk surga Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Melihat Allah Dalam keadaan Allah ridha kepada dia Dia ridha kepada Allah Allah ridha kepada dia Itulah istirahat yang sesungguhnya Sebelum itu Maka masa-masa perjuangan ini bapak dan ibu ada berapa perkataan tadi ada dua dari firman Allah satu dari hadis Rasulullah dua dari perkataan para ulama ada lima kalau kita mencermati lima ucapan ini semuanya mengarah kepada satu makna, mengarah pada satu tujuan yaitu intinya apa surga itu butuh perjuangan. surga itu Butuh perjuangan. Dunia inilah tempatnya berjuang Untuk menggapai surga Tempat Berlomba-lomba khairat, Berlomba-lombalah kalian Untuk kebaikan Maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT Apabila bapak-bapak Ibu-ibu Di dalam menjalankan Islam ini Mendapatkan rintang Mendapatkan cobaan mendapatkan celaan, mendapatkan cibiran, maka jangan terkejut. Jangan merasa kaget dengan itu semua. Kenapa? Karena umat sebelum kita sudah biasa. Umat zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ya, nabi-nabi terdahulu semuanya sudah mengalami itu semua. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang hidup bersama Rasulullah menyertai dakwah beliau telah menjumpai semua rintangan gangguan dan cobaan maka kalau anda hari ini merasakan itu, merasakan gangguan, cobaan jangan terpecut jangan kaget karena memang itulah jalan yang dulu ditempuh oleh Rasulullah SAW Rasulullah menempuh jalan kemudian mendapatkan gangguan, siapa yang mengikuti beliau kalau menjumpai gangguan juga seperti gangguan yang dialami oleh Rasulullah Bukan sesuatu yang aneh. Dahulu kita ingat bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim (alaihissalam) ketika mendatangi patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya, Bajalahum judah dan ilah lahum laalahum ilahim yarjuum, maka Nabi Ibrahim mengingkari penyembahan terhadap patung-patung tadi dan menjadikan patung tersebut luluh lantak tidak tersisa kecuali satu patung saja yaitu patung yang paling besar maka datanglah kaumnya melihat patung-patung itu -patung lantah mengatakan qalu man fa'ala hada bi'alihatina innahu laminal siapa yang berani-beraninya lancang melakukan pengrusakan terhadap sesembahan-sesembahan kita ini sungguh dia orang yang zalim qalu sami'na fa ta yakturuhum yuqalu lahu Ibrahim kami mendengar ada seorang pemuda seorang pemuda Di sini saya gak terlalu banyak melihat pemuda ya. perhatikan orang-orang yani ini ketika menyebut Nabi Ibrahim adalah pemuda kami mendengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim dialah yang suka mengkritiki Tuhan-Tuhan kita ini barangkali dialah pelakunya kalau waktu Bih ala akuninas la alhamdulillah kalau begitu datangkan itu Ibrahim, pemuda yang bernama Ibrahim datangkan kemari supaya kita memberikan pelajaran kepadanya dan supaya orang tahu apa akibat orang yang mencelah Tuhan kita, orang yang merusak Tuhan kita maka Ibrahim didatangkan. Halu a anta faal tahad bi ali ya Ibrahim wahai Ibrahim Benarkah engkau yang merusak tuhan-tuhan kita yang melakukan perbuatan ini? Apa jawab Nabiullah Ibrahim? Qal bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yang tipun. Yang melakukan ini adalah berhala yang paling besar. Kalau kamu tidak percaya, tanya sendiri. Jika memang berhalamu itu bisa berbicara, tanya sendiri. Mereka menjawab mereka tertunduk bisu tidak bisa menjawab hujah seorang pemuda yang sangat cerdas ini. retorika-retorika yang sangat bagus membungkam mereka laqad alimta ma haula yang tikun wahai Ibrahim bagaimana kami akan bertanya kepada tuhan-tuhan ini kamu sendiri tahu ini enggak bisa berbicara maka Ibrahim menjawab قَالَ أَفَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَدُرُّكُمْ أُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا Lantas kenapa kalian menyembah Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat Tidak bisa memberikan madurat sedikit pun kepada kalian Sungguh celakalah Apa yang kalian sembah dan Kalian semua Tidakkah kalian menggunakan akal pikiran kalian Maka apa yang dilakukan Bapak dan Ibu? Qalu harriquhu wangsuru alihatakum Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian berhala-berhala kalian ini Dan berikan pelajaran kepada si pemuda Ibrahim ini Bakar dia Jadi ujian kalau anda merasakannya Gangguan, celaan, rintangan kalau anda merasakannya di dalam, menyebut, di dalam mendakwahkan Islam ini, jangan kaget. Dulu sudah ada orang yang menghadapi rintangan tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pernah dibakar. Walaupun alhamdulillah Allah subhanahuwataala dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya melindungi hamba yang saleh ini, melindungi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qul ya naru kuni bardan wa ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan bawalah dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Allah melindungi Nabi Ibrahim, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwasanya rintangan, halangan, gangguan dakwah itu sudah ada sejak zaman dahulu dan jauh lebih berat, jauh lebih parah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebelumnya umat sebelum kalian itu ada yang dibuatkan galian, dibuatkan galian, kemudian dimasukkan dikubur dalam galian tersebut. Kepalanya masih kelihatan, badannya dikubur tapi kepalanya masih kelihatan." Fayu tabimin sharin, fayudh ala rasihi, fayushaqun isfaini kemudian setelah itu dibawakan gergaji diletakkan di atas kepalanya disuruh meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan agama Allah kalau enggak gergaji ini akan menjadikan tubuhmu menjadi dua bagian maka dia tetap teguh tetap tegar menghadapi ancaman tersebut sehingga tubuhnya terpotong menjadi dua terbelah menjadi dua seperti itu sudah dialami oleh umat-umat sebelum kita dan itu tidak menghalangi mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan kaget, jangan mudah mengeluh ketika kita menjumpai rintangan dalam dakwah belum ada apa-apa rintangan dakwah yang kita hadapi di zaman kita ini adakah yang seperti itu dakwah sampai seperti itu sampai dipotong badannya dari dua kayaknya seberat-beratnya ujian kita gak sampai seperti itu kita juga ingat bagaimana kisahnya Bilal radiyallahu anhu ketika dia oleh majikannya dibawa, dikeluarkan ditelentangkan di atas padang pasir yang amat sangat panas di musim panas di tengah terik matahari yang sangat amat menyengat kita bisa bayangkan bapak dan ibu, kalau siang hari ya kurang lebih waktu zuhur begitu, kita jalan di atas aspal tidak pakai alas kaki mungkin kita ya akan apa bahasa sini apa berjalan sambil berjinjit-jinjit apa namanya di sini ya. Ya, yes, pokoknya begitulah. Panas. Ya. itulah yang terjadi pada Bilal radhiyallahu taala. Ya. Dilepas bajunya, kemudian ditelentangkan di atas padang pasir di Arab, jazirah Arab. Itu panasnya jauh lebih panas daripada di Indonesia ini. Kalau di Indonesia saja sudah panas seperti ini, kita enggak bisa bayangkan bagaimana panasnya di Saudi Arabia, ya. Bilal ditelantangkan di padang pasir yang begitu panas. Kemudian setelah itu ditindihkan batu besar di atas tubuhnya, sambil dipaksa supaya dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan agama Muhammad, ya. Maka dia tidak bisa menjawab apa-apa kecuali ahad, ahad, ahad. Hanya Allah yang esa, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang tunggal yang berhak diibadai. Itu saja yang dia ucapkan. Dia tidak melepaskan keyakinannya, tidak tidak melepaskan prinsipnya. Berat memang kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja diantara kita mungkin? yang di dalam menjalankan syariat Islam kemudian mendapatkan ujian misalnya berupa kekurangan ekonomi, kekurangan masalah duniawi dia mungkin sudah menjadi orang yang berharta kaya, pemasukannya banyak kemudian tiba-tiba datang keterangan dari Allah, nasihat dari Allah Ya ayuhallathina amanu ittaqullah Wadzarma bagi yang minar riba, ingkung tumminin. Wahai orang-orang yang beriman, pertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian benar-benar beriman, dia terkejut mendengar ayat ini, karena selama ini kekayaan yang dia kumpulkan, harta yang dia kumpulkan, kenikmatan yang selama ini dia peroleh semuanya dari hasil riba misal. Membaca ayat ini kaget, dia bingung. Saya ingin menempuh jalan Allah, tapi kok resikonya saya harus meninggalkan mata pencaharian saya yang telah membuat saya kaya seperti ini. Konsekuensinya saya harus jatuh miskin. Konsekuensinya saya, saya harus banting setir. Ganti profesi. Dia gak siap barangkali dengan ini. Maka jangan terkejut. Kenapa? Karena umat sebelum kita, generasi sebelum kita, sudah merasakan apa yang lebih berat, sesuatu yang jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan Kalau kita bicara masalah ekonomi, bicara masalah kemiskinan Bapak dan Ibu Kemiskinan kita ini insyaallah belum sebanding dengan kemiskinan orang-orang zaman dulu Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar kisah Jaisul Khabad Kisah Jaisul Khabad Yaitu pasukan daun Pasukan Rasulullah SAW nya beliau pernah mengutus seorang uh, sebuah pasukan yang waktu itu dipimpin oleh Abu Ubaidah binul Jabrah. Karena minimnya perbekalan Bapak dan Ibu, pasukan yang kurang lebih jumlahnya 300 itu hanya diberi bekal 1 butir kurma per hari. Bekalnya cuma itu, 1 butir kurma. Bagaimana? Orang makan cuma satu butir kurma sehari Maka mereka bertanya satu dengan yang lain, bagaimana kamu memperlakukan kurma ini, kok bisa awet? Sehari cuma jatah, jatah satu kurma, gimana kok bisa awet? Kata mereka, ya kami hisap seperti kami menghisap permen ya Seperti anak kecil menghisap permen, supaya awet Kalau ditelan langsung habis tapi di.. apa istilahnya sini apa? diimut ya? Iya ya, supaya gak habis begitu. tapi bapak dan ibu sepandai-pandainya mereka mempertahankan jatah kurma ini satu butir perharinya lama-kelamaan kurma itu habis juga setelah mereka, mereka kehabisan bekal akhirnya mereka terpaksa mencari makanan seadanya yang ada adalah daun gak ada yang bisa dimakan yang mereka temui pada waktu itu hanya daun. Maka mereka memukul ranting-ranting pohon agar berguguran daun-daunnya. Setelah itu mereka memakannya. Itu adalah daun yang biasa dimakan binatang ternak. Daun yang biasa dimakan oleh kambing, oleh unta. Mereka memakannya karena saking kepayepetnya mereka, saking tergesaknya mereka tidak ada makanan lain kecuali itu. Makanya mereka dikenal dengan Jaisul Khobat, pasukan pemakan daun. Itulah asal-usulnya Setelah itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Allah Subhanahu SWT Mengirim kepada mereka rezeki yang begitu besar Ada ikan laut terdampar ya, Di pinggir pantai Besar sekali ikan tersebut Pada waktu itu mereka belum tahu Kalau bangkai ikan ikan yang terdampar itu adalah halal belum tahu mereka yang mereka tahu bangkai itu semuanya haram hewan yang tidak disembelih dengan penyembelian sesuai dengan syariat tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala itu hukumnya bangkai dan bangkai itu adalah haram gak boleh dimakan termasuk ikan menurut mereka setahu mereka waktu itu haram Maka Abu Ubaidah Ibnu Jarrah pemimpin pasukan mengatakan, "Jangan. Jangan makan. Ini bangkai. Innaha maitah." Sebab lagi mengatakan, "Iya, it, memang ini maitah, tapi kita doruri terdesak. Dan kita adalah utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita enggak boleh memakannya? Kita itu utusan Rasul. Dan kita terdesak." Ini Bapak dan Ibu. Pelajaran yang sangat berharga Sekali bagi kita Mereka di saat kondisi terdesak Seperti ini Di saat kondisi yang amat sangat lapar Mereka masih mikir Halal dan haram Ini bangkai Jangan, jangan makan Mereka masih Sempat berpikir halal dan haram Mereka memikirkan Bandingkan dengan orang zaman sekarang Yang ketika mendapatkan Ya Wejangan atau nasihat dari Allah dan Rasulnya bahwasanya ini haram bisnis ini haram riba ini haram itu haram mereka langsung berkomentar apa kok susah sekali syariat ini kok mengekang kita kok membuat berat kita menghalangi ruang gerak kita begitu mudahnya mereka mengucapkan kalimat itu padahal saya yakin kesusahan ekonomi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh orang zaman sekarang itu belum belum seberapa kalau dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat zaman dahulu mereka masih memikirkan halal dan haram kita juga pernah dengar mungkin barangkali ada seorang wanita datang kepada Rasul menawarkan dirinya agar dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasrat terhadap wanita ini. Akhirnya ada sahabat sih, ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah ilam il takun bika haja faza wicniha. Wahai Rasulullah, kalau anda tidak berhasrat untuk menikahi wanita ini, nikahkan saja wanita ini dengan saya. Kemudian Rasulullah melihat sahabatnya ini. Kamu kok sudah berani nikah? Punya modal ya. apa? Lam ajid tsai'an ya Rasulullah. Saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Modal saya cuma satu, pengin saja. Pengin nikah saja. Pulang ke rumah orang tuamu, cari apa saja yang kiranya bisa dijadikan untuk mahar. Kalau memang kamu pengin nikah, sudah minta ke orang tuamu? cari di rumah orang pau apa yang bisa dijadikan mahar. Pulang. Balik lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam ajid syai'at." Enggak ada, Rasul, enggak ada apa-apa, ya Rasul. Benar, saya enggak punya apa-apa. Cari lagi. Pulang lagi, cari lagi, enggak apa-apa meskipun kamu ketemu cincin besi. Cincin, bukan cincin emas, bukan cincin perak, cincin besi. Kalau memang itu ada, enggak apa-apa jadikan mahar kalau memang itu, kamu punyanya itu. Pulang lagi, balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, walau kata min adi, walaupun hanya cincin besi aku nggak punya ya Rasulullah. Nah terus, kamu modal apa mau nikah? Harga isari. Ini Rasulullah, saya punya sarung. Saya punya sarung. Sarung yang melekat di tubuh dia itu yang dia tawarkan padahal dia enggak punya pakaian atasan, sama padanya disebutkan dalam riwayat ini perawinya mengatakan orang ini menawarkan sarungnya karena memang itu yang dia punya satu-satunya harta yang dia punya atasnya enggak ada itu. telanjang dada ya. cuma pakai sarung saja Rasulullah tersenyum melihat sahabatnya yang begitu konyol ini Mada ya. fa'ata bi'izarika In a'taitha lam talbas syai'. Apa yang bisa kamu perbuat dengan sarung yang cuma sehelai? Kalau kamu berikan kepada calon istrimu ini sebagai mahar, kamu enggak akan pakai apa-apa nanti. Indaka syai'un minal Qur'an? Kamu memiliki ilmu Al-Qur'an? Hafal Al-Qur'an? Paham makna Al-Qur'an? Ya Rasulullah, saya menghafal surat ini, surat ini dan saya tahu tafsirnya. Baik, kalau seperti itu, uzawijuka bima ma'aka min Kalau begitu, aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan ilmu Al-Qur'an yang engkau miliki. Akhirnya menikah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Rasulullah masa membiarkan sahabatnya sekonyol ini? Kalau ]MM. kita perhatikan Rasulullah dari kurosalullah saw dalam hadis lain ternyata beliau itu memberikan semangat kepada para sahabatnya untuk banting tulang keras kerja keras keras keringat. Laan yahuda ahadukum hablahu fayak khairun lahu min anyas alam nas kalian pergi ke hutan membawa tali cari kayu bakar kemudian kali, kalian jual itu jauh lebih baik daripada kalian meminta-minta menengadahkan tangan kepada manusia ini motivasi dari Rasulullah kepada para sahabat jadi sahabatnya itu tidak dipersusah nikah kalau memang mereka sudah pengen sekali nikah diberikan kesempatan untuk nikah tidak dipersusah walaupun ekonominya belum mapan cuma perhatikan Rasulullah me mendorong para sahabatnya untuk kerja keras jadi pertama-tama nikah memang belum punya apa-apa, yang penting ada keinginan kuat untuk mencari nafkah. Ini Bapak dan Ibu, kemiskinan di zaman dulu dengan kemiskinan di zaman sekarang jauh lebih besar, jauh lebih parah kemiskinan zaman dulu. Insyaallah zaman sekarang semiskin-miskinnya orang enggak ada yang sampai bajunya cuma setengah setel seperti ini enggak ada kayak. Lah ada enggak orang miskin Saking miskinnya, bajunya cuma setengah setel. Enggak ada kayaknya. Semiskin-miskinnya orang, punya HP zaman. Semiskin-miskinnya orang. Semiskin-miskinnya orang, punya minimal dua setel pakaian. Ini jauh berbeda dengan kemiskinan zaman dahulu. Tapi subhanallah, itu semua bapak dan ibu. Kemiskinan ekonomi. Ekonomi susah, ekonomi sulit yang dulu menimpa mereka tidak membuat mereka melepaskan agama mereka, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain, perjuangan para sahabat, perjuangan umat sebelum kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu semua membuat kita ini semakin tegar. Semakin kokoh, tidak mudah cengeng, tidak mudah putuh putus semangat, tidak mudah putus asa ketika mendapatkan goncangan, ketika mendapatkan sedikit cobaan, sedikit halangan, sedikit rintangan. Insyaallah belum seberapa rintangan kita ini dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Isyaknya pukul berapa ya? Kurang 15 menit Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pertanyaannya, Apakah Islam ini mengajak kita untuk sengsara? Kalau kita tadi membaca surat Beberapa ayat dari Al-Quran Am asib tum antadhul jannah Apakah kamu mengira bisa masuk surga padahal kalian belum diuji, belum mendapatkan musibah? Mungkin kita akan bertanya barangkali. Kalau begitu apakah Islam itu memang mengajari kita untuk sengsara? Ngajak kita sengsara? Kita katakan tidak. Islam mabniun ala tahqiqil masalih. Ya. Di antara kaidah besar di dalam al-fiqh al-islami. Dalam ilmu fikir, kaidah besar adalah bahawasanya Islam itu mabinyun alal masalah Mewujudkan maslahat Islam itu Dibangun di atas Asas mewujudkan maslahat Dan menolak madarat Menolak marabai Inna Atau inna syariah La ya'mur illa bima maslahatu Khalisatun au rajihah Wa la illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah sesungguhnya pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah kecuali pada perkara yang memang benar-benar bermaslahat benar-benar mendatangkan kebaikan baik itu kebaikan yang sifatnya murni kebaikan atau kebaikan yang sifatnya dominan apa maksudnya kebaikan dominan ada Madoratnya tapi sedikit ya. Maslahatnya lebih besar Seperti jihad misalnya Jihad itu ada madoratnya apa enggak? Iya Orang jihad mungkin dia mati Anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda Tapi itu diperintahkan oleh Islam Karena ada maslahat yang lebih besar ya. Maslahat yang lebih besar nah baik tadi mengatakan sesungguhnya syariat ini tidak memerintahkan kecuali pada perkara yang maslahat, baik itu maslahat murni enggak ada mara bahayanya sama sekali atau maslahat dominan, ada mara bahayanya tapi sedikit, lebih besar lebih besar maslahatnya. Wala dan syariat itu tidaklah melarang kecuali sesuatu yang memang rusak, mengandung kerusakan. Baik kerusakan murni maupun kerusakan yang dominan ada kerusakan dominan iya kerusakan yang tidak murni yaitu kerusakan pada khamr minuman keras Al-Quran mengatakan ya se'aluna ka'anil khamri wal maisir kul fihima idmun kabirun wa manafi ulin nas mereka bertanya tentang perjudian dan khamr. katakan kepada mereka wahai Muhammad, judi dan khamr itu ya ada dosanya, tapi ada manfaatnya tapi dosanya jauh lebih besar daripada apa manfaatnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun ada manfaatnya, karena apa manfaatnya kecil, madaratnya, marah bahayanya, dosanya jauh lebih besar. Jadi kaidah baku dalam syariat kita adalah kalau Allah memerintah itu pasti maslahat, kalau Allah melarang dari sesuatu pasti sesuatu yang dilarang oleh Allah itu mengandung maksiat dan mengandung kerusakan. Maslahat terbesar itu adalah surga Maslahat kebaikan Yang paling besar adalah Ampunan dari Allah dan surga Wallahu yada'ukum Wallahu yada'u ilal jannah Wal maghfirati bi'idni Allah menyeru kalian Mengajak kalian kepada ampunannya Dan kepada surga Jadi Islam tidak mengajak kita Sengsara bapak-bapak Islam mengajak kita untuk mulia Islam mengajak kita untuk hidup enak Islam mengajak supaya kita hidup sejahtera Tapi bukan sejahtera sesaat Sejahtera untuk selamanya Sejahtera yang abadi Sejahtera, bahagia, nikmat yang kekal abadi selama-lamanya yaitu surga Nah, tapi surga itu terkadang memang harus butuh pengorbanan Pengorbanannya itu berat Butuh dengan kesengsaraan jadi kesengsaraan, iya memang orang akan merasakan kesengsaraan tapi bukan kesengsaraan yang murni kesengsaraan kesengsaraan yang insya Allah berbuah manis yaitu apa? kenikmatan di surga intinya Allah mengajak kepada kebaikan mengajak kepada manfaat mengajak kepada kenikmatan mengajak kepada kebahagiaan tapi kebahagiaan itu butuh pengorbanan manfaatahurraha Man ajar rahah, fatah surahah. Siapa yang mengedepankan santai-santai, mengedepankan bermalas-malasan, mengedepankan ingin bermenyaman-nyaman terus, justru dia akan kehilangan kenyamanan itu. Jadi Allah mengajak kita supaya nyaman, hidup enak, hidup santai, tapi berawal dari meninggalkan santai-santai terlebih dahulu, meninggalkan nyaman-nyaman terlebih dahulu, meninggalkan berenak-enakan terlebih dahulu supaya nanti mendapatkan keinakan yang lebih kekal, keinakan yang sement, keinakan yang seterusnya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kurang lebih bapak dan ibu. Yg ringkasan atau kesimpulan dari apa yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keteguhan, ketegaran, ketokohan di dalam Meniti jalannya Sebagaimana keteguhan, kekokohan Umat-umat Terdahulu dari kalangan Pengikut para nabi dan rasul Alayhimussalatu wassalam Amin, amin, ya rabbal alamin Demikian Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi kita semuanya, mohon maaf atas segala Kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian ala warahmatullahi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma wabarakatuh